Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Saya Senang sekali Kalau mendengar Kesaksian-kesaksian Daripada saudara-saudara Dan Saya Merasakan dan Mendapati Bahwa Apa yang saudara sudah lakukan itu Sudah benar tetapi harus ditingkatkan, saudara. Sebabnya, saya senangnya apa? Di sini ini orang-orangnya itu sederhana. Mikirnya juga sederhana. Nah, cara mikirnya yang sederhana itu, itu baik. Tapi harus ditingkatkan. Kalau enggak, Saudara nanti ya ya, ya segitu terus, tidak naik-naik. Sehingga kemuliaan Allah tidak dapat dinyatakan lebih lanjut. Karena apa? Karena Alkitab berkata, Umatku binasa karena tidak berpengertian. Nah, jadi saudara... Apa yang kau sudah lakukan itu benar, tetapi harus ditingkatkan, meningkat lebih tinggi. Mungkin saudara berkata, aku pendidikanku enggak tinggi, enggak masalah. Sebab saudara perhatikan, rasul-rasul itu orang berpendidikan pandak. Enggak toh. Loh. Tapi kehidupan rohani dan jasmaninya ningkat ndak? Ningkat loh. Kalau saudara tidak meningkatkan pengertianmu tentang pengenalanmu tentang Allahmu, engkau ndak ningkat lah. Kalau ndak ningkat itu bukan salahnya Tuhan, tapi karena kesalahanmu sendiri. Karena apa? Karena engkau ndak mau ningkat. Nah, bagaimana caranya naik ke tingkat lebih tinggi? Nah. Sekarang kalau saudara belajar Alkitab, saya kira enggak akan bisa-bisa, betul tidak? Tapi apa yang saudara sudah lakukan itu benar. Benarnya contohnya saudara, kenapa kalau di sini itu doa kuat, doanya kuat. Iya toh? Kenapa? Dasarnya apa? Kok doanya jadi kuat? Karena mengenal Tuhan lebih dalam? Atau kuat karena apa? Karena penderitaan. Betul tak? Hah? Loh? Kamu kuat berdoa karena? Minta tolong kah? Karena penderitaannya banyak. Contohnya kayak ibu tadi. Dibebani anak delapan. Ya. Jadi sembahyangnya ngotot, betul gak? Ya, ya. Tapi bebannya ringan. Sembahyangnya jadi? Kurang. Nah, bagaimana cara? Itu sudah benar, saudara. Tetapi bagaimana cara meningkatkannya? Yaitu pengertian kita, pengenalan kita akan Allah itu ditingkatkan. Nah. Contohnya begini. Aku memang orang kecil. Loh. Memang aku ditinggal suami. Benar, kenyataan. Nah, tapi Saudara harus tahu bahwa meskipun ditinggal sekalipun tidak menjadi masalah karena kalau kamu percaya Yesus, Yesus sanggup memelihara kamu. Betul lah? Lalu jangan trauma, ibu tadi bilang, wah sudah gak laki-lakian, doh, nanti de anaknya perempuan gak kawin pie, <laughs> ngerti tidak? Sebab trauma ini artinya e, ketakutan ini bisa melanda anaknya, betul ndak? Nanti anaknya jadi takut kawin ndak? Hah? Lah kalau takut kawin jadi perawan tua, bingung ndak? bingung ne lho kalau bingung siapa yang bikin dirine dhewe lho jadi jangan kaget lho kalau suaminya itu tadi digantol orang nyangantol perempuan ndak atau atau hantu hah? perempuan toh lho lah kamu ini perempuan ndak perempuan dan yang marahi siapa toh jangan nanti ketakutan gitu anak laki takut perempuan bubar nanti. Jadi saudara kita kerap kali tidak bisa naik karena pikiran kita ini terbatas. Contohnya Pak Samudi ini. Pak Samudi ini adalah penginjil desa. Nah, bertahun-tahun dia jadi penginjil desa. Sebelum ketemu saya, nah, saya ternyata sama dia ini, istri saya sama istri dia ini teman sekos, sekamar lagi. Jadi setelah berapa puluh tahun, baru ketemu saya, baru tahu kalau, oh ini istri, ini suami teman saya. Ternyata lho, ternyata lalu kita akrab, mau memang dari dulu sudah kenal. Nah, dia penginjil desa bertahun-tahun. Hidupnya sederhana terus. Karena apa? Waktu saya tanya, Pak, kamu nginjil di mana? Desa. Lah terus, ya, hidup saya ya ya ya begini nih loh. Ya begini nih loh. Benar enggak sebetulnya? Hah? Secara manusia itu malah baik. Mong karena diri dia nerimo. Lho, itu beda orang nerimo? Hah? Baik. Tapi salah. Salahnya di mana? Batasi kuasa Allah. Lho, dia bilang, loh, wong hidupku aku ini penginjil desa. Kolekten itu paling akeh 2000." Lho, aku bilang, "Lho, Kena apa kamu berdasarkan pendapatan? Loh, ini fakta. Loh, benar gak? Baik gak? Baik, Nurimo. Saya bilang, salah. Loh, salahnya gak mana? Saya bilang, batas si kuasa Allah. Coba terangin. Saya terangkan. Allahmu sama Allahku sama gak? Sama. Yang punya langit bumi sama gak? sama. Kamu hamba Allah, aku ya hamba Allah. Sama enggak? Nah. Sama. Aku diutus ke kota dan ke desa, kamu khusus desa. Sama, sama enggak? Ya. Ayo ket bingung dah. <laughs> sama. Bedanya di mana? Tempatnya. Loh. Tapi yang ngutus sama enggak? sama, ah kenapa kok kamu diutus desa, saya diutus kota dan desa? sebab Tuhan tahu talentanya berbeda, lo yang sanggupnya satu dikasih satu, yang sanggupnya lima dikasih lima, lo lah kamu sudah diukur, kamu bagianmu desa, lo laya lalu lo laya apa, apa aku minum? Lah ya, Lalu pendapatannya sedikit Salah, saya bilang Salah lagi, salah Biarpun aku ke desa Aku tidak berharap orang desa yang ngasih saya Aku berharap kepada Allah yang ngutuh saya Ngerti, ngerti Biarpun kamu ditinggal suami Aku tidak urusan Oh, aku tidak hidup dari suami Hidup dari Tuhan Jadi tidak sakit hati padahal sakit hati do... dosa <laughs> lah kalau dosa itu berkati titik <laughs> maka dari itu saudara kita harus tingkat lalu saya bilang jangan mulai mikir kamu kalau ke desa aku diutus ke desa hidupku di Surabaya di kota Wah, itu hebat. Loh, hebat tapi. Supaya kemuliaan Allah nyata. Sebab, nginjil ngondeso, uri pedok koto. Loh, aneh tak? Nah, itu, Yesus. Bung Yesus itu memang aneh. Tidak aneh, tidak Yesus. Loh, ya tak? Betul tak? Tak tunjukkan anehnya Yesus. Yesus pada waktu dia bangkit. Dari antara orang mati, dia makan minum enggak? Makan enggak? Makan. Nah, Yesus punya daging enggak? Punya. Sebabnya pada waktu itu, dia berkata kepada Thomas, Thomas, sini. Masukkan tanganmu ke lambungku. Kalau kamu enggak percaya, aku bukan hantu. Aku ini manusia. Sebab hantu itu tidak punya tulang dan daging. Mereka masih tidak percaya Yesus berkata apa? Siapa yang punya makanan? Nah, lalu mereka ngasih apa? Ikan goreng. Lalu Yesus makan tak? Ikannya goreng masuk tak? Hah? Masuk protein Yesus tak? Terus pada waktu Yesus keluar lagi, wong pintunya tutup, tembus tembok tak? Ikannya goreng tak? Hah? Loh, ikane goreng kari, keplok gitu. <laughs> Ikut tembus enggak? Lho, la ikane goreng kok iso nembus tembok? Ayo, ayo. Hah? Kenapa ikan gorenge iso nembus tembok? Sebab ikan goreng itu di dalam tubuhnya Yesus. Kalau saudara dan saya di dalam Yesus, masalah apa saja tembus. Betul Hah? Lha iya lah, iyalah. kamu tahu gitu tahu enggak? Lah kok enggak mau tembus? Karena kamu bilang apa? Loh, itu kan Yesus, ini ikan. <laughs> lah kalah pikiranmu. Betul enggak? Nah, saudara itu harus berpikir praktis, sederhana. Makanya saya senang set pikiran sederhana tapi pinter. Pintere Allah sebab Allah berkata apa? Hendaklah engkau cer di Glodek bodoh terus ya. Orang naik-naik kelas. Maka dari itu saudara harus berubah cara berpikir. Sebab ini dialami ini contoh. Ini contoh nyata loh. Sejak itu dia berkata. Oh gitu ya. Kalau kamu ke desa bawa berkat. Kamu katakan. Bapak. Aku nyang engkau utus. Biarpun aku. Kau minjil desa, tapi yang nutus kan sama Allahku. Aku pergi ke desa bawa berkat, bukan mencari berkat. No, aku hidup di kota atas biaya engkau, karena engkau yang nutus aku. Betul tak? Berkati Tuhan luar biasa. Pikirannya diubah, berkatnya juga diubah. Sebabnya apa? Sebab pada waktu Allah mau memberkati. Setannya madep Allah Lalu setan berkata Bab Allah Dia pikirannya Penginjil desa kok Hasilnya sedikit Ya berkatnya mesti Sedikit Sesuai dengan percaya Perpikiranmu Jangan batasi Saya bilang Jadi kalau tidak batasi Tidak terbatas Tidak terbatas Allah berkata secukupnya lho cukupnya berapa dikutue banyak dikasih banyak betul tak? hah kalau orang cukup itu lebih kaya daripada orang kaya kenapa lah kok aku, aku butuhe banyak dikasih banyak kok oh, ndak urusan saudara lihat diberkati Tuhan luar biasa yang namanya penginjil desa jalan-jalannya ke luar negeri ndak model itu ndak aneh itu aneh tapi nyata memikan kuring ya tapi sama bur lah nah, itu Yesus ya itu. penginjil desa ya tapi bisa jalan-jalan keluar negeri karena apa alah betul enggak itu maka dari itu Saudara perhatikan kita harus tingkatkan kepercayaan kita pengertian kita pengenalan kita akan Allah jangan bak kasi cara berpikir kita harus berubah Nah. Kita belajar firman Tuhan dari Raja Saul. Kita lihat di dalam satu Tawarikh. Di dalam satu Tawarikh pasal yang ke-10. Satu Tawarikh pasal 10. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Supaya saudara dan saya ini pelajari. Karena Alkitab ini memberikan contoh-contoh. Nah, mengapa saya katakan bahwa saudara harus belajar? Karena yang mengajar saudara dan saya itu rool kudus. Bukan manusia. Maka dari itu engkau punya langkah sudah benar. Berdoa. Karena dengan doa rool kudus akan berbicara. Cara meningkatkan pikiran kita. Ra'ul Kudus bicara apa? Lakukan. Ra'ul Kudus berbicara apa? Lakukan. Tapi harus berdasarkan firman Tuhan. Sebab tanpa firman, Ra'ul Kudus tidak akan mau berbicara. Karena tugas daripada Ra'ul Kudus menggenapkan firman. Menjadikan firman menjadi satu kenyataan supaya Firman Allah Yesus dimuliakan ini tugas Roh Kudus maka dari itu caranya belajar peka saudara sudah banyak berdoa itu baik tetapi harus dengar dengaran dan disertai dengan Firman di dalam satu tawarikh pasal yang sepuluh ayat tiga belas dan empat belas Demikianlah Saul mati. Perhatiin. Karena perbuatannya. Nah. Demikianlah Saul mati. Karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga. Karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Nah, di sini jelas sekali saudara. bahwa Allah itu merencanakan hidup. Tiap-tiap orang. Maka dari itu kita ambil kuncinya. Dan ini perhatikan. Sebab zaman sekarang setan itu menipu saudara melalui apa? Melalui kesibukan-kesibukan-kesibukan terus. Karena dengan kesibukan-kesibukan itu saudara itu. Tidak akan dapat meningkat. Tetapi saudara akan menjadi kerdil. Contohnya, orang yang sibuk dengan masalahnya sendiri. Orang yang sibuk dengan sakitnya sendiri. Orang yang sibuk dengan perkaranya sendiri. Kira-kira pernah enggak berdoa untuk orang lain? Enggak pernah. Pernah enggak mikirin orang lain? Enggak pernah. Padahal Allah berkata, Beri, maka kamu akan diberi. Orang yang sibuk dengan masalahnya sendiri, Selalu merasa kekurangan, Bisa memberi? tidak memberi? Tak mungkin. Betul tak? Lah? Akhirnya dia selalu, kurang. kurang terus. Maka dari itu saudara, Kita perhatikan, uh, Apa itu? Keadaan Raja Saul ini. Mengapa? Alah pertama kali dia memilih Saul. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9. Ayat 21. Jadi langkah saudara, pengikutan saudara kepada Tuhan Yesus. Itu sudah baik. Tetapi harus ditingkatkan dan hati-hati. Sebab Allah memilih Saul. Ini merupakan satu pelajaran yang baik sekali buat kita. Di dalam 1 Samuel Fatsal yang ke-9 ayat yang ke-21. Jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin. Suku yang terkecil di Israel. Dan bukankah kaumku yang paling hina. Dari segala kaum suku Benyamin. Mengapa bapa berkata demikian kepadaku? Pada waktu Samuel berkata kepada Saul. Bahwa Samuel berkata menubuatkan. Bahwa Saul akan diangkat menjadi seorang raja. Saul kaget. Tidak percaya. Karena dia berkata. Dia mempunyai perasaan. Dia mempunyai problema bahwa sukunya paling kecil. Dan dia keluarganya adalah paling hina. Jadi kalau sekadahan saudara diangkat oleh Allah menjadi percaya Yesus Kristus. Dan saudara dipilih oleh Yesus Kristus. Itu bukan kebetulan. Karena Yesus. ...mau mengangkat engkau tinggi-tinggi. Betul tak? Hah? Kalau dari keluarga yang hina... ...dijadikan raja... ...saudara jangan kira... ...bahawa saudara ini kalah sama Saul. Saudara dan saya ini calon-calon penganten... ...Kristus. Kristus itu raja di atas segala raja tak? Kalau saudara calon penganten... ...sekarang ini sudah jadi nganten Pak Belon. Nah, calon toh Nah, calon apa? Penganten Yesus Itu dia raja di atas segala raja Berarti kamu calon ratu tak? Hah? Kalah ndak sama Saul? Enggak kalah toh Tapi ingat loh, kamu jangan enak-enak Belum jadi nganten kue ya Belum jadi ratu kamu ya Calon toh Bisa jadi, bisa tidak, tidak? Bisa, jangan enak-enak kamu. Maka dari itu kita harus pelajari. Kalau saudara dan saya dipilih oleh Allah menjadi percaya dan bertobat dan mengenal dia, bukan kebetulan. Tapi Alkitab berkata kita harus berlomba. Berlomba apa? Menyenangkan hatinya Allah sehingga kita menang. Tapi kalau saudara sibuk Dengan masalahmu terus Kamu tidak bisa menang Apalagi kalau sibuknya Dengan perkara-perkara daging Terus Tidak bisa menang Sebab Allah sudah berkata Yesus sendiri yang berkata Cari dulu kerajaan surga Serta kebenarannya Semuanya akan ditambahkan Langkah saudara pertama Mengenal Yesus karena banyak masalah Itu baik Sehingga saudara menjadi tekun berdoa itu baik. Tetapi jangan berkisar di situ terus. Ribut dengan doa, ribut dengan kebutuhan tiap hari, ribut dengan dengan masalah daging terus. Itu tidak meningkat. Itu nanti jadi kerdil. Kita harus tingkatkan, meningkat menjadi peka. Karena engkau banyak berdoa, engkau peka. Dan baca firman dan lakukan firman. Kau akan meningkat. Dan segala kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Pasti. Sebab contoh-contohnya banyak. Dan saya alami sendiri. Ningkat terus. Terus ningkat. Sampai kita pulang. Maka dari itu. Saya selalu mendidik anak-anak saya. Saya bilang nak. Alami, kalau kamu tidak mengalami menjadi orang Kristen dan sungguh nyata Alkitab, firman Tuhan, jangan jadi orang Kristen. Kamu tidak bergantung pada Papa, tapi kamu bergantung kepada Yesus. Kalau engkau tidak beres sama Yesus, berkat yang untuk engkau melalui Papa terhambat. Pokoknya kamu tiga, berlaki, perempuan satu dua laki berlomba. Dan mereka berlomba luar biasa. Tidak mau kalah. Sampai sekarang mereka semua, semuanya mahasiswa. Kakaknya perempuan sudah hampir selesai. Ini tingkat akhir. Seorang insinyur. Dan adiknya di Australia. Kemudian adiknya lagi di uh, elektro. Mereka berlomba menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, melayani. Berkat Tuhan melimpah. Sebabnya apa? Mereka tidak mengejar berkat Tapi mengejar mencintai Yesus Biarpun dia anak hamba Tuhan Anak penginjil Tiap orang punya mobil satu-satu Tidak -satu. luar biasa itu Dari mana saya? Tidak mungkin Tapi Allah mungkin Karena dia menyenangkan hatinya Allah mereka berlomba, gak mau kalah Satu kepada yang lain, kenapa? Gak mau kalah bukan karena berkat Gak mau kalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan Karena otomatis Kalau kamu menyenangkan hatinya Tuhan Berkat dunia ini ngalir Dengan sendirinya Loh. Jangan kebalik Jangan saudara ribut Dengan hal-hal daging terus Nanti kerdil Gak naik enak, -enak. Senangkan hatinya Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan, itu tandanya memuliakan Allah. Banyak orang Kristen ini tidak ngerti bagaimana caranya memuliakan Allah. Saya tanya, mungkin saudara bilang dengan memuji, dengan berdoa, dengan menyembah, memuliakan Allah itu melakukan pekerjaan Allah. Contohnya, coba lihat di dalam Yohanes. Fatsal yang ke-17 Yohanes Fatsal 17 ayat yang ke-4 Ini kata-kata Tuhan Yesus loh, bukan saya loh. Jadi yang saudara harus dengarkan kata-katanya Tuhan Yesus toh Hah? Iya Lihat baca Ayo baca semua sama-sama Yang keras biar telinganya dengar. Udah semua belum? Yohanes Fatsal 17 ayat yang ke-4 Ayo semua sudah dapat? Sudah? Sudah? Ayat 4 ya. Satu, dua, tiga. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Untuk melakukannya. Loh. Kalau mau mempermuliakan Bapak itu bukan nyanyi-nyanyi. bukan Bukan doa menyelesaikan tugas yang Bapak berikan kepadamu untuk harus dilakukan nah, lalu tiap orang jangan gini, lah tugas apa? oh, kalau gitu melayani, belum tentu kalau saudara punya tugas menjadi pedagang itu pedagang, jangan lalu pedagang jadi penginjil, bubar salah kalau saudara ditunjuk oleh Tuhan menjadi pedagang, menjadi pedagang akan diberkati Tuhan. Hasilnya buat menyupli anak-anak Tuhan, menolong anak-anak Tuhan, menginjil dengan biaya-biaya itu. Itu maksudnya Tuhan, itu melakukan pekerjaan Tuhan. Tahu tugas kita masing-masing masing Ibu-ibu yang diberi tugas oleh Tuhan, contohnya istri saya. Istri saya itu pintre luar biasa. Mengenai masak selalu menang, anggar perlombaan mesti menang. Aku sampai bilang gini, kamu itu memang mental juara. Sih. Asal perlombaan tidak pernah kalah. Sampai kampungnya sekarang dia ketua PKK. Kalau ada perlombaan mesti dicari sama ibu. Dia berkata sama saya, aku mau kerja. Sebab kamu penginjil, gan, pendapat kamu berapa? Tak cukup. Saya bilang, kamu kok mereka-reka, kamu suruh kamu mau kerja. Ya, kalau aku kerja kan satu bulan minimal saya bisa dapat 2 sampai tiga juta. Ngelesin orang gede-gede. Komplit barangku. Tanya Ibu Samudi. Kalau ke rumah saya waktu saya pindah. Ibu Samudi saya melongo. Ini si toko. Khusus bu alat dapur sampai makanan sampai mau makan di meja yang setelan harganya satu juta pun ada. Komplit. Sampai piring yang dilapisi emas ada. Sampai aku bilang, ini apa-apaan? dia bilang mau saya ngelesin orang yang gede bayar ya gede. Tapi saudara tahu, saya berdoa Tuhan, istriku ini kok aneh-aneh sih Tuhan. Kok kurang percaya. Lalu Tuhan bilang, biarin nanti aku yang ngajar dewe. Ndak, marai kayak ibu tadi, nanti kan beruntung. Saya bilang, kamu mau ngelesin Sebetulnya Tuhan berkata Kamu tidak boleh kerja Kamu harus jadi pendoa Dan menjadi pendukung suami Dan beresin rumah tangga Dia berkata Penghasilanmu berapa Saya bilang Kamu jangan batasi kuasa Allah Kamu butuh berapa Kamu akan diberi oleh Allah Tidak usah takut Kalau kamu minta apa aku tidak bisa ngasih Baru kamu komplain sama Tuhan Akhirnya dia Bandel, persis, orang perempuan itu sebetulnya bandel semua. Tidak ada, bilang perempuan itu nurut, nonsense. Orang dasarnya bandel tapi. Nah, nurut ya, nurut, di depan suami ya. Iya tapi ini artinya. Tidak ada ke rumah, awas. Contohnya tadi. Loh, contohnya orang saksi-saksi. Coba saudara. Kalau saksinya itu melantur semua-semua-semua. Saudara ingin berhenti tidak? Cepat berhenti tidak? Ya dah. Ta? Tapi saudara kan diam saja dah. Ta? Tapi demikian dihentikan malah dikeploi. Ngeploi ini itu ngeploi bener atau ngeploi beneran? Ayo jujur, na. Ya itulah. Ini sebetulnya itu banyak orang tu munafik. Ayo, uh, ketahuan kamu ngomong saya ya tahu. Maka dari itu saudara, ini istri saya. Dia bilang, dah ngomonglah sih. Silahkan. Sudah disiapkan semua pendaftaran sudah di diadakan, adakan dia hitung-hitung, wah, gede. Kerja sebenar hasil gede. Apa terjadi? Mau siap dia sisiran karena pikirnya kan kalau mau tampil kan mesti. Wah. Sudah ke salon, sudah apa, dia sisir, tep, tangannya tak, cuma bunyi di sini, tep. Keletek. Tangannya keplek-keplek. Nah, dia bilang, "Yang Kenapa? Lu kok bisa di lain? Saya mesem. Nah, sekarang Anna ajarin goreng telur ah. Lah isa. Lah iya, terus ini. Wah, ini. Ayo ke dokter. Dokter. Kantor ke dokter ndak tahu larang. Periksa, diperiksa sekolah. ndak ada penyakitnya. Ndak ketemu. Kenapa ya? Akhirnya les ditunda. Nah, setelah ditunda saya bilang bertobat. Terus dia bilang, "Ya ya ya ya, aku salah mungkin ya." Enggak -e, boleh ngelesi ya. ayo sembahyang. Aku bilang, "Anak-anak, tumbang tangan sama Mama." Loh, anake tak tunggu ditumpangi to ben ajar to. Tumpangi tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, ibu sudah bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Besok bangun pagi, oh sembuh ya. Wah, hebat Tuhan itu abis itu oh tak boleh ya mestinya ya aku bilang tak boleh cuma tiga hari sembuh setelah itu tiga bulan masuk lagi kalau gitu dulu itu mungkin kebetulan ya mulai lagi mulai lagi dia wah aku bilang gue belum kapok ya sudahlah rasain lu mulai lagi mulai lagi siap, siap, siap, siap, siap lagi Siap lagi, sisiran lagi. Kalak, eplek eplek lagi. Ah, saya aku bilang dua kali. Yang yang kedua lebih lama. Nanti tiga hari, tidak apa, tidak bisa eplek eplek terus. Doain. Tuhan berkata, biar kapok istrimu. Kapok, habis itu. Waduh, ini nanti eplek eplek. Aku bilang ini, Tuhan. Nanti istriku epilek-eplek terus, repot gigi. Wah, istri hamba Tuhan kok epilek-eplek. Wah, lalu Tuhan berkata, "Biarin, aku ngajar istrimu bertobat beres." Sampai sekarang enggak, enggak epilek-eplek sempurna. Alang-sal dia mulai mau mikir, saya bilang, "Awas, mau epilek-eplek." Kapok. Lalu dia bilang, "Iya, ya." Sebab apa, Saudara? Allah itu sanggup Memberkati Saya diberkati Saya itu setiap bulan butuh berapa? Saudara tahu? 6 juta Saya Setiap bulan 6 juta butuh saya Tapi Allah tidak pernah kurang Dia Allah Maha kuasa Loh. Kenapa? Satu di Belanda Satu di Australia Loh satu bulan 6 juta. Tapi saya berkata, Oh sedikit, saya bilang. Wong Allah ku itu punya langit bumi, Jalanannya dari emas. Tapi aku butuh kerikilnya ditendang masuk kantong. Cukup. Halo. Cara berpikirmu yang menyebabkan kamu itu mendapat kecukupan. Nggak pernah kurang. Amba istri saya bilang, Kamu sekarang bagaimana? Hasilmu berapa? Saya bilang, Oh ya ya Tuhan hebat ya. Loh, jangan batesi kuasa Allah. Kamu butuh banyak diberi banyak, kamu butuh sedikit diberi sedikit. Jangan khawatir. Allah sanggup lakukan segala perkara. Yang penting apa? Memuliakan nama Tuhan dengan cara bagaimana? Menyelesaikan pekerjaan yang Allah tugaskan kepada kita. Kalau kamu jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga yang baik. Maka Allah akan memberkati. Saya berkata. Bukan karena saya dapat banyak kamu diberkati Tuhan ini. Bukan karena saya. Tapi juga karena kamu. Karena kamu mengatur rumah tanggamu. Dengan indah. Dan Allah senang. Saya pergi menginjil. Kamu pendoa. Kalau ada apa-apa. Tuhan akan beritahukan. Loh. Itu tugas. Saudara tahu, ada seorang hamba Tuhan besar. Ya pada waktu dibawa ke surga, Tuhan berkata, Ini loh aku bikin rumah dua besar yang satu, yang satu kecil. Bagus dua-dua, penuh -dua. dengan permata. Lalu hamba Tuhan besar ini berkata begini, Wah bagus ya Tuhan yang gede itu, yang kecil ya bagus, cuma lebih gede, yang gede yang lebih bagus. Tuhan berkata, kira-kira rumahmu yang mana? Oh yang gede, sebab dia memimpin gereja sebagian besar di seluruh dunia ada gereja yang dibangun. Dia berkata yang gede dong Tuhan, aku kan kerja buat Tuhan, aku kan sudah mendirikan gereja banyak ribuan. Tuhan geleng-geleng kepala, tidak tu. Rumahku yang mana Tuhan, yang kecil, yang kecil aku. Lain yang gede punya siapa? Wah dia merasa gini. Ah, aku tak mau kalah sama. Orang itu Masa dia rumah gede ini Sekarang itu aku kecil Separuh Lalu Tuhan berkata Yang punya rumah yang gede itu Justru anggota jemaatmu Hah? Anggota jemaatku? Iya Mana coba aku mau lihat orangnya Muncul orangnya Tung Waduh Tuhan Aku protes Kenapa? Kenapa? Orang itu, itu setiap kali aku khotbah. Asal dia nak ke gereja. Setengah jalan mesti tidur. Di gereja. Kok Isar rumahnya gede itu. Tak masuk akal. Tak protes Tuhan. Tuhan berkata. Engkau tidak tahu apa yang kamu lakukan. Engkau tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi aku tahu. Coba, coba. Buka. Tuhan berkata. Kenapa dia tiap kali kamu khotbah setengah jalan, mesti dia tidur? Sebab dia ngantuk. Sebab dia kurang tidur. Laya! Lah, kamu mesti dengar dulu, jangan bantah dulu. tuan bilang, jangan layak-layak. Kenapa dia ngantuk? Sebab sebelum kamu khotbah, setiap kali kamu sebelum khotbah, dia semalam suntuk, Tidak mau tidur. Dia berdoa untuk engkau. Sehingga pada waktu kebaktian. Dia sembahyang terus. Sampai tengah-tengah kebaktian. Dia tahu engkau. Tuhan Yesus ngurapi engkau. Dia berkata terima kasih Tuhan. Doaku engkau dengar. Sekarang aku ngantuk tak tidur. Loh. Jadi dia tidur bukan karena dia... Tidak apa-apa karena engkau Oh gitu Tuhan Tahu kamu Tuhan berkata Pendoa, pendoa Itu adalah pemberi Dia yang menanam Dia yang nyiram Kamu cuma menuai Enak jadi pendoa atau enak jadi penginjil? Hah? Enak jadi pendoa atau? nah tapi jangan lalu nanti kalau di sini Ada orang ngantuk, kamu bilang Wah, rumah oh gede itu, nanti lah Ngantuk kabeh nanti Wait, Aku tak ngantuk, tidak ada persekutuan Tidak gede, rumahku gede Jangan gitu Ngantuk eh dia kan masa lain, Semalam tidak bisa tidur karena bingung Bukan karena sembayang. Lain, saudara Tahu? bahwa Allah itu melihat hati Bukan melihat apa yang saudara dan saya Maka dari itu kita harus belajar Di mana ketidaksetiaan daripada Saul Mengapa Saul diangkat raja? Karena Allah memilih orang yang hina, orang yang sederhana Untuk ditinggikan supaya kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kita Jadi kalau saudara dan saya dipilih Allah Allah mau meninggikan supaya tetanggamu, supaya orang kenalanmu tahu bahwa orang yang berharap kepada Allah tidak akan bisa siakan. Suami boleh meninggalkan, Allah tidak pernah meninggalkan. Loh, tapi harus berubah, harus meningkat. Tapi kalau nanti sudah meningkat, perhatikan mengapa Saul mati? Dibunuh oleh Tuhan karena tidak setia. Tidak setia dalam apa? Kalau kita baca di dalam kisahnya, satu, pertama dia tidak setia adalah dia tidak setia akan di mana dia ditempatkan. Pada waktu dia sudah diangkat jadi raja, pada waktu dia mau perang, tugas Samuel sebagai hamba Allah yang harus menyembah mempersembahkan korban, Saul persembahkan karena dia merasa dia sudah jadi raja, dia berhak. Satu, itu yang menyebabkan dia ditolak oleh Tuhan karena tidak setia dengan jabatan. Jangan kira kalau saudara sudah dipakai Tuhan, sudah diberkati Tuhan, lalu kamu mengatakan, aku dapat melakukan tugas apa saja. Tidak, Saudara. Saudara lakukan bagianmu. Saya lakukan bagian saya. Itu yang Tuhan suka. Yang kedua, di situ dikatakan dia tidak setia kepada Tuhan karena apa? Tidak dengar-dengar anakan Firman Tuhan. Tuhan berkata, Basmi Amalek. Saul berkata, Basmi semua, tapi kambing-kambingnya, lembunya yang gendut-gendut, jangan. Rajanya jangan. Karena rajanya juga gendut. Salah. Saudara, perhatikan. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan. Kalau engkau sudah diangkat menjadi calon-calon ratu. Kau harus belajar firman Tuhan Dan kalau engkau membaca firman Tuhan Mana firman logos ini Yang menjadi rema Buat saudara Yang menjadi rema Itu pegang, lakukan Itu bagianmu Tapi jangan dirangkap semuanya Hati-hati Yang harus jadi pendoa Pendoalah Yang harus membawa firman Membawa firman yang harus menjadi MC, menjadi MC. Yang harus mengarahkan, arahkan. Yang harus bernubuat, harus bernubuat. Jangan semua bernubuat, ngawur. Kita Punya bagian sendiri-sendiri. Karena kita punya adalah bagian tubuh Kristus. Jangan merasa kecil. Kalau saudara diberi satu bagian... Lakukan dengan satu bagian. Maka Yesus akan berkata, Hai ku yang baik dan setia. Masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Itu yang penting. Yang lima ya dikatakan sama, Yang dapat dua sama. Yang dapat satu pun sama, Kalau dia punya motivasi sama. Tapi yang dapat satu berkata apa? Aku dapat cuma satu, dua apa-apa. Eh simpen saja. Salah kerdil jadinya Malah masuk neraka Maka dari itu saudara Kita harus waspada Kita harus meningkat Jangan sampai seperti Saul Kalau sudah diangkat tinggi-tinggi Menjadi bangga Lalu tidak bertanya-tanya kepada Tuhan sudah diberi firman. Tidak dilakukan. Salah lagi. Yang ketiga. Sudah berteriak kepada Tuhan. Tuhan sudah jengkel. Tidak mau jawab. Cari dukun lagi. Salah tiga. Mati Tuhan bilang. Sudah cukup. Tepotong. Tidak mati. Allah tidak akan membiarkan saudara jatuh. Tanpa diperingati. Saudara tidak akan dibiarkan Allah jatuh tanpa diperingatkan. Tetapi belajar rendah hati. Kalau diperingatkan langsung bertobat. Langsung sebut Tuhan Yesus ampuni saya. Aku salah dan aku minta petunjuk untuk meningkat lebih tinggi. Pasti saudara akan diberkati Tuhan. Kenapa? Kenapa? karena Allah itu tidak mau cuma saudara cuma segini-segini terus tunda. Ningkat, ningkat, ningkat, ningkat, lho. Ningkat. Contohnya, dulu saya di sini terus terang. Belum ada AC. Ya dah. Ningkat. Tapi bukan berarti daging yang diurusi, dah, rohani meningkat otomatis jasmani me Ningkat Jangan urusan jasmani Jasmani, jasmani terus Saya senang kalau ibu tadi saksi Sebab setiap kali saya kesini mesti ketemu dia Memang dulu itu robot itu, Kayak Kayak patung Mendelik terus itu. Tidak bisa, bisa mesem, tidak bisa nangis Tidak bisa ketawa Sekarang lumayan, aku bilang Dia bilang, aku kok tidak bisa sedih Ya, hatimu batu, saya bilang Batu, ya, bisa nangis, tidak bisa ketawa. Saya ini bisa nangis, ya itu berarti sudah mulai hidup. Loh. Tapi jangan lalu cukup. Tidak, terus. Kalau kalau bisa, Ibu, tiap hari ngaduk kocok. Ketawa, dewek. Nanti kan tepat. Benar. Sebab itu tandanya hidup. Nah, makanya saudara itu mengucap syukur kalau kamu bisa nangis. Itu tandanya kamu hidup. Kalau enggak mati gue, ya? Karena apa? Hatinya membantu. Maka dari itu saudara. Hidup kekristenan harus meningkat. Sebab kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Dari. Makanya jangan urusan daging. Kalau ada saudara, ada keluarganya yang mati di dalam Yesus. Ngucap syukur. Karena apa? Yesus tahu. Daripada mati besok enggak kuat. Lebih baik pulang sekarang masuk surga. Iya toh. Jangan kepengen nih. Eh, nanti gue eh, nanti. Dateng loh awan-awan rombongan. Lu siman rombongan. Iya deh kamu pas siap-siap. Tidak. Kamu agak sibuk ngurusin gaging. Bimu Tuhan ini. Tuhan ini Tuhannya tekok ketinggalan. Saya dikasih tahu Tuhan. Sampai saya nangis. Tuhan berkata. Yusa. Aku berkata apa? Apakah nanti kalau anak manusia datang mendapati iman? Oh ya. Kenapa Tuhan? Waduh kalau gitu nanti kalau Tuhan datang. Banyak anak-anak Tuhan ketinggalan. Ya, Kenapa Tuhan mereka terjerat oleh setan? Dengan cara bagaimana Tuhan disibukkan dengan perkara-perkara daging. Terus bagaimana Tuhan? Aku harus mengajar mereka untuk supaya ngatasi masalah ini. Apa yang kau sudah ajarkan itu yang benar. Bagaimana caranya? Bangun pagi, baca Alkitab, berdoa. Itu kamu mulai satu hari dengan Yesus. Dan kalau Yesus nanti datang siang hari pun, kamu sudah diberitahu. Tapi yang tidak mau bangun pagi dan tidak belajar peka, kamu akan ketinggalan. Jangan enak-enak kamu. Makanya kalau kamu tengah malam dibangunin Yesus Kaget bangun Sembayang Karena Yesus mau ngelatih kamu lah kalau Yesus datangnya tengah malam Kamu dibangunin Kamu malah ngantuk Itulah di ketinggalan gue. Terus kamu bilang apa Tuhan kasih kesempatan Habis Tidak jadi ratu Tidak jadi kawin gue. Ditinggal Maka dari itu, saudara, belajar akan firman daripada Tuhan. Peka dahulukan Tuhan dalam segala perkara. Maka engkau akan dijamin oleh Dia, karena firman Tuhan berkata, Firmanku yang akan menuntun kau, menuju kepada kebenaran dan Roh Allah Kudus memimpin kau, mengenapkan firman Tuhan sehingga hidup kita dijamin oleh Yesus. Amin. Mari kita berdoa Tuhan firmanmu sudah hamba sampaikan Pada siang hari ini anak-anakmu engkau peringatkan Supaya mereka meningkat ke tempat yang lebih tinggi Tidak sekedar sibuk dengan urusan daging tetapi benar-benar belajar akan firmanmu. Meningkat, meningkat, meningkat terus. Karena Yesus mau supaya kemuliaan Bapa nyata di dalam hidup kami. Sekarang tiba waktunya bagi saudara. Lepaskan ikatan-ikatan itu. Kalau engkau masih terikat dengan pikiranmu. Dengan urusan-urusan tiap-tiap hari, urusan-urusan daging, kamu katakan Tuhan, aku mau lepaskan, aku mau mendahulukan Engkau dalam segala perkara. Tuntun Aku Roh Kudus, aku mau belajar mengenal Bapa, menyelesaikan tugas Bapa dengan baik. Yesus, dengar doa anak-anakmu Tuhan. Oh Yesus, si kata kata syakataku, kata syakat, tayar kata si kikiak kata syakat. Tuhan, Engkau mengasihi anak-anakmu di tempat ini, maka Engkau tingkatkan, Engkau tingkatkan hidup mereka, supaya jangan sampai ketinggalan mereka Tuhan. Engkau menyayangi mereka, engkau memperingatkan mereka, Yesus. Karena engkau menyayangi mereka, anak-anakmu yang sederhana ini. Oh Tuhan kami mengucap syukur.